Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiyah An hadana Allah Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahnahulashyari kalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa tasliman masjidah wa ba'ad <tuh> ayuhal ikhwah para jamaah masjid agung al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan juga para pendengar radio tarbiyah sunnah juga pendengar radio-radio lain yang tergabung ke dalam grup kajian bersama juga para pemirsa TV dan Parantisan. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Almalul Kullub. Kita sudah membahas tentang warok. Sekarang, bagaimana cara meraih sifat warok? Sebenarnya penjelasannya tentang tingkatan-tingkatan warok. Tapi dari penjelasan ini kita bisa mengetahui bagaimana caranya agar kita bisa warok Minimal dari warok level terendah Level pertengahan Sampai level tertinggi Ada empat tingkatan warok Ada yang wajib Ada yang sunnah yang wajib minimal ini harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin karena level yang wajib ini tidak dilaksanakan dia terjerumus dalam dosa terancam oleh azab apabila tidak bertobat dari hal ini maka <tuh> Dia akan terkena azab yang diancamkan. Kalau yang sunnah nanti ada berapa tingkatan, mulai tingkatan warok sunnah yang terendah sampai yang tertinggi. Adapun warok yang sifatnya wajib adalah warok dari apa yang Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla Yang dilarang itu ada dua Yang diharamkan Artinya menjauhi apa yang Allah haramkan Kita wajib warak dari hal itu Menjaga diri dari hal itu Dan yang diharamkan yang kedua adalah Meninggalkan kewajiban. Yang dilanggar, yang dilarang harus dijauhi Terus yang wajib harus dilaksanakan Warok dari meninggalkan yang wajib Meninggalkan rukun islam yang lima Meninggalkan sholat Meninggalkan saum, Meninggalkan zakat bagi yang sudah terkena kewajiban zakat Meninggalkan haji bagi yang sudah terkena kewajiban haji Meninggalkan semua kewajiban itu haram Melaksanakannya wajib Maka wara' yang wajib bagi setiap muslim adalah Tarkul muhrramat wa'fi'lul wa wajibat Melaksanakan, Meninggalkan semua yang haram Melaksanakan semua yang wajib Maka berkata Mualif ketika menerangkan Waru ini Faya ala kulli muslim Ayyataqya ma haram Allah Wa ya'ti bima au jabal alai. Wajib bagi setiap muslim Menahan diri Dari apa yang Allah haramkan dan melaksanakan apa yang Allah kewajibkan inilah warak yang wajib menjaga diri dari apa yang Allah haramkan maksudnya menjaga diri, menjauhkan diri dari apa yang Allah larang dan menjaga diri dari meninggalkan kewajiban Menjaga diri dari meninggalkan kewajiban Jangan sampai meninggalkan kewajiban Laksanakan kewajiban tersebut Inilah warok yang wajib Kedua Ini warok yang sunnah Siapa yang warok Dalam level yang kedua ini Dia Dia lebih tinggi tingkatannya daripada yang pertama. Siapa yang tidak warok dari hal yang kedua ini, dia tidak berdosa. Apakah warok yang kedua yang disebut dengan warok yang sunnah? Yaitu, terkul makruhat. Meninggalkan apa yang makruh. Warok dari hal yang makruh. Ini tidak wajib Siapa yang terjerumus ke dalam perbuatan makruh Dia tidak berdosa Apakah makruh itu? Makruh itu Ma naha syari'u anhu La ala sabiril hatam wal ilzam Wa yu'aqabul insanu ala fi'lih lakinnahu yusabu idza tarakahu imtithalan makruh itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syar'i tapi tidak sampai pada taraf wajib meninggalkan orang yang melakukannya tidak diazab tidak diancam dengan azab, Tidak dicatat dosa Tapi kalau sengaja meninggalkan yang makruh itu Dia berpahala Contoh apa? Banyak Salah satu diantaranya adalah Makan sesuatu sebelum sholat Makan sesuatu yang bau sebelum sholat kalau zaman Nabi SAW Sum wal basol Mungkin di kita tidak terbiasa Sum itu bawang, bawang putih Basol itu bawang uh, Merah Dengan cara apa Ditambul Mentahnya luk luk. Sebelum solat sehingga mulutnya bau, bau bawang dan itu bau yang tidak disukai tidak disukai oleh orang otomatis tidak disukai juga oleh para malaikat orang terganggu dengan bau bawang yang dimakan kalau itu bisa manggu orang, malaikat pun terganggu innal malaikat ta ta'adza bima ya ta'adza bihil insan malaikat terganggu dengan apapun yang membuat manusia terganggu ada selain bawang yang bila dimakan bau di kita ada petai dan jengkol bau mana Allah Alam orang beda-beda menurut kebanyakan orang mungkin petai dan jengkol lebih bau daripada bawang, tapi kan bawang di kita jarang ya dimakan begitu saja apakah bau bawang bau petai itu mengganggu orang ya malaikat terganggu sehingga ketika mau sholat ada yang terganggu dengan bau mulutnya orang yang ada di kiri kanan terganggu sampai nahan pas amin terganggu Pasti nih aromanya kecium oleh orang di kiri dan di kanan Ah dah saya mah jadi imam Di kiri kanan orang gak ada orang Eh di kiri kanan kita gak ada orang boleh Bolehnya Tetap gak boleh Apa sebabnya? malaikat terganggu Ketika kita dulu pernah menerangkan Al-khusyuk fi sholat Khusyuk di dalam sholat Salah satunya Jauhkan hal-hal yang sifatnya makruh Terutama ini Karena riwayat Kita bahas saat itu Ketika orang membaca Al-Quran Di dalam solatnya Malaikat itu menghisap aroma Yang keluar dari mulut Orang yang baca Al-Quran Dan menelannya ke dalam perutnya Dari sini disunahkan syiwak Sebelum solat Nabi saw menyatakan, Laulah anak syukur ala ummati la amartuhum bishiwak indakulisolah. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan solat. Kenapa? Karena tadi malaikat terganggu dengan Bau mulut yang bisa mengganggu orang Malaikat terganggu Apalagi kalau orang menghindar Kalau malaikat menghisap Hawa yang keluar dari mulut orang Membaca Al-Quran dan menelannya Bayangkan kalau umpamanya habis makan Patek dan jengkel Kalau orang melakukan itu terganggu Malaikat juga terganggu Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Man akalathum albasol, fala yakrabenna musulman. Siapa orang yang makan bawang putih atau bawang merah, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Makruh. Tapi ada enggak ancaman dosa azab bagi orang itu? Tidak. Oleh karena itu kalau seseorang lima menit sebelum azan dia makan Ada petai ada jengkol dia suka Ha sebentar lagi mau sholat Sengaja dia tinggalkan Dia berpahala Adapun kalau umpamanya bakdah sholat subuh kita makan petai dan jengkol Nanti kan pas sholat zuhur masih lama ya Enam jam lagi Mungkin sudah hilang Maka makan jengkol dan petai tidak makruh saat itu Karena tidak akan jauh Tidak akan langsung sholat Mungkin sudah hilang gitu Oleh karena itu Tidak dimutlakan petai dan jengkol makruh Tidak Kalau mau sholat ya Tinggalkan Nah makannya makruh Dan meninggalkan lebih utama Nanti habis sholat baru makan Nah, apakah makan putih, jengkol, bawang Berbahaya bagi tubuh, mazorot, apa tidak? Tidak Berbahaya bagi orang yang menghisap aromanya? Tidak Ada manfaat makan jengkol dan putih? Ada Ada Manfaatnya banyak Ada yang apa dianggap membahayakan sehingga memakruhkan karena bahayanya Kalau darah tinggi jangan makan putri dan jengkol Eh dibaca artikel kesehatan malah bagus menurunkan kadar kolesterol, tensi gitu ya Kandungan vitaminnya, nutrisinya bagus untuk tubuh, tidak berbahaya Satu-satunya madarat Putri jengkol atau bawang adalah baunya Kandungannya bagus. Sebagian orang menyatakan berdasarkan pengalaman dan penjelasan medis itu obat. Hanya satu aja bau. Udah, selain bau manfaat. Oleh karena itulah maka tidak sampai pada level haram atau makruh secara mutlak. Makruhnya hanya ketika akan sholat. Apakah rokok makruh lihat? Apakah kandungan rokok sama dengan kandungan putih dan jengkol? Jauh beda. Ada manfaatnya? Selain nikmat bagi perokoknya nggak ada. Ada bahayanya? Banyak. Kandungannya racun, kimia ada ribuan kata racun kimianya jenisnya. Nikotinnya merusak tubuh, merusak orang lain. Bagaimana dengan baunya? Iya baunya tidak disukai oleh orang. Kalau umpam kita sholat berjamaah di samping kita ada yang baru aja merokok, kehisap nggak baunya? Iya karena bau rokok nempel di badannya, di bajunya, di wajahnya, di rambutnya. Tidak hanya baunya Nikotinnya juga nempel Racunnya juga nempel Keisap sama kita yang bukan prokok Bahaya? Bahaya Dari mulutnya menyembur Bukan hanya CO, CO2 co tapi racun Keisap semua orang di sekitarnya Masuk paru-parunya Bahaya? Bahaya Maka dholim itu Walaupun sudah tidak merokok Merokoknya sekali merokok ke, ke puncak gunung Habis satu batang balik lagi ke rumah Nafas yang disemburkannya tetap memadaratkan orang lain Dia menyemburkan racun udara ke atas oleh kita kehisap, Masuk paru-paru Makanya tidak bisa disamakan hukum merokok dengan hukum makan jengkol. Dari segi baunya lebih bau, isi kandungannya berbahaya bagi orang lain, bagi dirinya Maka bukan makruh itu haram Berdasarkan hal itu, maka makruh adalah apa yang dilarang oleh syariat Tapi tidak sampai pada taraf wajib meninggalkannya Tidak ada ancaman azab bagi para pelakunya dan ada iming-iming pahala bagi yang sengaja meninggalkannya Para ulama membedakan makruh dengan yang mubah Makruh itu perbuatan level antara haram dan mubah Ini mubah jelas, ini haram jelas, di tengah-tengahnya ada makruh Jadi yang makruh kalau melanggarnya melaksanakan nggak dosa, tapi meninggalkannya lebih utama. Maka warok level kedua adalah meninggalkan yang makruh, dan ini hukumnya sunnah. Kalau yang makruh saja ditinggalkan apalagi yang haram. Dan inilah level yang kedua. Dari tingkatan-tingkatan warok Warok dari yang makruh Ini sunnah Kalau yang wajib Warok dari meninggalkan perintah Dan dari melanggar larangan Warok dari hal itu Tinggalkan yang dilarang Laksanakan yang diperintahkan kalau yang makruh tidak wajib ditinggalkan, tapi siapa yang meninggalkannya, afdal, bagus. Tingkatan ketiga dari waroh adalah fi'lumayyshaku fi wujubi watarkumayyshaku fitahrimi idhafatan ilah masabakoh. Ini level yang lebih tinggi. Ini sunnah tingkatan kedua. Sunnah ting, warok tingkatan pertama meninggalkan yang makruh, sunnah tingkatan ketingkatan kedua yang sekarang kita bahas. <tuh> Apakah sunnah tingkatan kedua dari warok atau boleh dikatakan tingkatan ketiga dari seluruh tingkatan warok? Tingkatan pertama meninggalkan yang haram, tingkatan kedua meninggalkan yang makruh, tingkatan ketiga adalah fi'lumayyshaku fi wujubi, watarku mayyshaku fi tahribi. Melakukan apa yang diragukan kewajibannya dan meninggalkan apa yang diragukan keharamannya naon itu dua kalimat melakukan apa yang diragukan kewajibannya kalimat kedua meninggalkan apa yang diragukan keharamannya adapun kalimat pertama melakukan apa yang diragukan kewajibannya artinya antara wajib dan sunnah Kalau yang sunnah jelas yang wajib jelas yang wajib itu meninggalkannya dosa Melaksanakannya berpahala Kalau yang sunnah Melaksanakannya berpahala Meninggalkannya tidak dosa Di tengah antara yang wajib yang sunnah Ada yang ragu Ini wajib atau sunnah Sebagian ulama ada yang mewajibkannya Sebagian ulama lain ada yang mensunahkannya Maksudnya ragu kewajiban itu antara wajib dan sunnah Ini wajib atau sunnah Dan amalan yang diiktilafkan oleh para ulama antara wajib dan sunnah banyak Maka sikap waro dalam masalah itu Walaupun ada yang mensunahkannya Tapi ada yang mewajibkannya Jangan ditinggalkan, lakukan ini Contoh apa? Banyak Contohnya Salat tahiyatul masjid Jumur ulama mensunnahkannya Sebagian ulama ada yang mewajibkannya Berdasarkan hadis Iza dakhala ahadukum al-masjida Fala yajlisanna hatta yusallia ruqatain Apabila salah seorang diantarkan masuk masjid Jangan sampai duduk Sebelum dia sholat dua rokat Sehingga ketika Nabi SAW sudah berdiri khutbah Pada waktu sholat jumat Ada orang baru datang Gek aja duduk Ditegur oleh Nabi Haa sholait Rokat lain, apakah kamu sudah sholat dua rokat? Lah Kum fasolli rokat Bangun, sholat dua rokat Sama diperintahkan Hadis tadi, sebagian ulama menyatakan wajib. Tahiyatul Masjid. Menjumhur ulama menyatakan ini, sunnah. Kita ragu yang benar, yang wajib, atau yang sunnah. Karena ini diiktilafkan ragu. Tapi ragunya antara sunnah dan wajib. Sifat waro dalam hal itu, jangan tinggalkan. Sholatlah dua rakaat Setiap kali masuk masjid Sholat apa? Tergantung Kalau saat itu ada sholat sunnah yang disyariatkan Seperti qobla Umpaya e, pas kita Beris adhan zuhur kita masuk masjid Ada qobla? Dua rakaat Ada Laksanakan qobla Itu sudah tercakup tahiyatul masjid Sudah tercakup dalam hadith ia dah dah kuala masjid. Falah isol, falah ya jisan. Nah, kalau kau masuk ke dalam masjid, jangan duduk sebelum solat keluar kata. Solat apa? Pokoknya solat aja. Jadi kalau itu solat tayyatul, solat kubah, kubah, kubah subuh umpamanya atau kubah dhuhr, itu sudah melaksanakan hadis ini. Adapun kalau masuk masjid tidak ada solat apapun, Gitu ya umpamai jam 11 masuk ke dalam masjid. Tidak ada sholat apapun duha sudah tadi Luhur belum Waktunya adhan Nah sholat barakat Ulama menyebut sholat tahiyatul masjid Nah Ini contoh yang diragukan Kewajibannya Contoh lain Sholat menghadap sutra Di masjid ini Ada tuh Kayu-kayu dan di sana ada disebutkan Hadir tentang perintah untuk sholat menghadap sutra, idah sholat hadukum, faliy statif. dalam riwayatin la tu illa illa sutra. apabila kamu sholat maka pasang sutra. jangan kamu sholat kecuali menghadap sutra. hadis-hadis seperti itu banyak dan dari sini sebagian ulama ada yang mewajibkan masang sutra walaupun di hadapan dirinya sepi gak ada orang mungkin di kamar sendirian gak akan ada orang masuk atau di tengah padang pasir gak ada orang ada binatang, sholat pasang sutra mereka menyatakan sutra adalah hak Allah yang harus ditunaikan di dalam sholat Walaupun sampai harus para ulama menumpuk numpuk batu gitu di hadapannya lalu sholat menghadap batu yang ditumpuk itu atau apa ngagunduk gundukan pasir apa ngagunduk gundukan teh meng mengunduk gundukan pasir sehingga muncul bug dan jadi suprah mengamalkan di hadis la tu illa illa suprah Jangan kalian sholat kecil dengan menghadap sutra Ini hak Allah Walaupun tidak ada orang Yang lewat Apalagi ada orang yang mungkin suka lalu-lalang itu, Pas ada sutra mereka tidak akan melewati Space antara kita dengan sutra ketika sholat Kalau melewati itu Wajib ditahan Kalau, ber, kalau dibiarkan berlalu Sholat kita rusak Atau terkurangi pahalanya kalau dia lewatnya di balik sutroh sana biarkan Karena teritorial kita selama solat antara kita dengan sutroh itu Maka semasur Hasan Salman memasukkan Solat tanpa menghadap sutroh sebagai salah satu kesalahan di dalam solat Dalam kitab yang berjudul Al-Qol Mubin Fi Akhtail Muslimin Kitab ini dibahas setiap Jumat subuh ya, nanti malam, eh besok. Di radio aja di Masjid Umar bin Khartoum. Khusus untuk para santri Sudah dibahas beberapa bulan yang lalu, wajibnya sutroh ketika orang mau sholat. Sutroh bisa berupa kayu yang ditancapkan, dipasang di depan, bisa berupa dinding, tiang, atau orang duduk. Atau binatang Kuda umpama, Suruh diam duduk Kita sholat, sholat Menghadap qiblat Dan ada sutra mungkin berupa kuda Atau orang Kalau kudanya jalan-jalan gimana Apa ditutur-tutur Tidak perlu biarkan Siapa umpaya orang yang Tidak memiliki sutra atau tadinya Ada sutra kemudian tiguling Atau batu Yang ditumpuk-tumpuk runtuh atau pasir yang digunuk-gunuk kemudian tersapu angin Sudah biarkan Gak perlu harus bikin lagi Kalau kuda jalan-jalan gak perlu ditutur-tutur Diam Maka sebagian ulang, orang sebagai seperti Syahal Uthaymin Rahimahullah Kewajiban sutrahnya dipasang di awal Kalau setelah di awal ternyata sutrahnya hilang Diambil orang atau orang sedang duduk Berpikir dijadikan sutroh lalu dia pergi Sudah biarkan Tapi dia wajib menghalangi setiap orang Yang mau lewat di hadapan dia Imam Malik menyatakan Kalau umpamanya sutrohnya hilang Dia boleh melangkah Kiri kanan depan belakang Mencari sutroh lain Yang ada yang dekat Apa balik tidak ada Ya sudah biarkan Tapi dia wajib menghalangi setiap orang yang Mau lewat Sebagian ulama ada yang menyatakan wajib pasang sutra Jumhur ulama menyatakan sunnah Ragu ini wajib apa sunnah? Waro' dalam hal itu adalah laksanakan yang wajib itu Ini waro' dalam perkara yang diragukan kewajibannya Maksudnya ulama ikhtilaf antara wajib dan sunnah Tentang perbuatan itu dan perbuatan yang seperti itu banyak Contoh lain Solat berjamaah Jumhur ulama menyatakan wajib Solat berjamaah Sebagian ada yang menyatakan Sunnah mu'akadah Nah Waro' dalam hal itu Laksanakan yang wajib Jangan sampai ditinggalkan Laksanakan amal yang Diragukan Antara wajib dan sunnah pegang teguh. Ini kalimat pertama dari warah tingkatan ketiga fiqhluma yusshaku fi wujubi melaksanakan perbuatan yang diragukan kewajibannya maknanya antara sunnah dan wajib. Kalimat kedua watarkuma yusshaku fi tahrimi meninggalkan apa yang diragukan keharamannya. Maksudnya amalan yang oleh para ulama diiktilafkan Apakah haram apa makruh Haram apa makruh Maka tinggalkan Mau haram mau makruh tinggalkan Kalau tadi mau wajib mau sunnah Maksanakan pegang teguh Minimal kalau sunnah itu berpahala Antara haram dan makruh Udah tinggalkan Minimal kalau itu itu makruh Kita dapat pahala Karena meninggalkan dengan sengaja Sesuatu yang makruh tersebut Inilah level yang ketiga Dari <tuh> Warok Yaitu melaksanakan Apa yang diragukan kewajibannya Maksudnya Amalan yang dihukumi wajib atau sunnah dan diikhtilafkan oleh para ulama dan masalah itu itu yang ketiga keempat inilah puncaknya warak inilah tingkatan warak yang tertinggi apakah level yang keempat dari warak wahu warak suhadas sulam ini puncak Tangga sifat warok, bahwa tarku fudulil mubah khushyat dan aluqku fil makruh abil haram, yaitu meninggalkan berlebih-lebihan dalam perkara mubah, karena khawatir terjerumus ke dalam yang haram atau yang makruh. Banyak amalan yang mubah. Mubah itu dilaksanakan tidak dosa tidak pahala Ditinggalkan tidak dosa tidak pahala Makan, minum, tidur, berbicara, tertawa itu mubah Makan, gak makan, gak berpahala, gak dosa Tidur, gak tidur, ber, gak berpahala, gak berdosa Tertawa, gak tertawa, tidak berpahala, tidak berdosa Mubah tapi berlebih-lebihan dalam hal mubah buruk jelek makan terus sehari lima kali sehari makan lima piring sampai kemerdekaan warnya unggap gitu susah bergerak sakit perut harus istirahat jalan dikit sakit karena terlalu penuhnya orang Sundak bilang kali kiben. Kalau kita bentuk rasa sakit di perut karena kekenyangan terus melakukan aktivitas, suka sakit ya itu jelek apa buruk? Buruk dari segala segi dari segi kesehatan, buruk buncit tuh yang kayak begitu. Dari segi apa namanya produktivitas dalam beraktivitas, buruk menghalangi itu, nggak bisa langsung produktif enggak bisa langsung aktif. Gitu ya. Dan dari segi agama atau sifat wara, ini bisa menghilangkan sifat wara, minimal menguranginya. Karena khawatir terjerumus ke dalam haram atau minimal yang makruh. Kulu washrubu wala tusrifu. Makan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Demikian juga tertawa. Tidak masalah sekali dua kali tertawa. Tidak terlarang. Tapi terus ketawa sepanjang hari. Tidak ada yang lucu juga ketawa. Ini tidak bagus. La tuqsiru dohaq. Fa inna kasva dohaq yumitul qalub. Jangan terlalu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Tertawa hukum asalnya mubah, boleh. Nabi suka tertawa, ya. Suka tertawa. Bahkan kalau Nabi tertawa, gigi gerahamnya kelihatan, ya. Tapi berlebih-lebihan dalam perkara mubah, tidak bagus. Makan, minum, tidur juga begitu. Seharian tidur, setiap Uh, tidak ada kewajiban tidur zuhur bangun mandi sholat habis sholat tidur lagi asar bangun sholat habis sholat tidur lagi maka berlebih-lebihan maka wajib warok dalam hal itu artinya tidak berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah nah inilah 4 level Warok dimulai dari yang pertama kedua tiga empat. Adapun warok yang pertama hukumnya wajib. Itu warok dari yang haram, warok dari meninggalkan yang wajib. Karena meninggalkan wajib juga haram. Warok dalam hal itu tinggalkan yang haram, lakukan yang wajib. Ini wajib. Adapun warok level kedua dan sampai keempat sunnah dimulai dari warok yang sunnah untuk level terendah yaitu meninggalkan yang makruh kedua meninggalkan apa yang diragukan kewajibannya yang antara wajib dan sunnah atau meninggalkan apa yang diragukan keharamannya dan itu adalah warok tingkatan Warak yang sunnah tingkatan yang kedua Dan yang terbaik adalah Warak Dalam arti Meninggalkan Berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Kata beliau Falwajib Yajibu antuf'ala Walmuharramat Iya jibun an tetraka, wahada wara Yang wajib harus dilakukan, yang haram harus ditinggalkan dan ini wara yang hukumnya wajib. Fa'amal waraul mustahab fahu anasalati marotib. Adapun wara yang sunnah ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama Tarkul makruhat Wa fi'lul mustahabat Warok sunnah yang pertama meninggalkan yang makruh Dan melaksanakan yang sunnah Meninggalkan sunnah Tidak dosa Tapi meninggalkan yang afdol Waro' dalam hal itu laksanakan sunnah Lak, Dan tinggalkan yang makruh Ini waro' level yang pertama Siapa yang demikian Maka dia sudah sampai pada taraf waro' Siapa yang waro'nya hanya level pertama Yaitu yang wajib saja Hanya meninggalkan yang haram Melaksanakan yang wajib Berarti dia Masih meninggalkan yang sunnah Masih melaksanakan yang makruh Dosa tidak? Tidak, tidak dosa Meninggalkan yang sunnah tidak dosa Melaksanakan yang makruh juga tidak dosa Bisa ke surga apa bisa ke neraka? Ke surga, tidak ke neraka Karena tidak melanggar yang haram tidak meninggalkan yang wajib Kesurganya mana? Ashabul yamin Dia akan masuk ke dalam Golongan kanan Inilah yang oleh Allah disebut Dalam surah Al-Waqiyah Wa ashabul yamin Ma ashabul yamin Fi sidri makhbud Wa talhim manbud Wa zilli mamdud Wa ma'im maskubah Golongan kanan ini selamat ke surga. Di dalam surah yang lain orang ini disebut muktasid. Allah menyatakan: "Sumpa' awrasna al-kitabilladina al stofaina min ibadina, faminhum muktasid. Wa minhum uh, faminhum dzalimulinapsi, wa minhum muktasidun, wa minhum kami wariskan kitab Al-Quran kepada umat pilihan kami Kepada hamba-hamba kami yang terpilih Maksud kitab ini Al-Quran Maksud hamba-hamba pilihan kami adalah umat Islam Kita Kita ini hamba pilihan Allah yang diberi kitab Al-Quran Maka umat Islam yang diberi kitab Al-Quran ke, terbagi kepada tiga golongan. Pertama, فَمِنْهُمْ ذُولِمُنْ لِنَفْسِيَ Di antara ya, ya. mereka yang menerima kitab ini ada yang zolim kepada diri sendiri. Ini orang durhaka. Tapi Islam, karena hamba-hamba pilihan kami, umat Islam. ذُولِمُنْ لِنَفْسِيَ Dia melanggar yang Allah haramkan dalam Al-Quran dan meninggalkan yang Allah wajibkan dalam Al-Quran. Wolim kepada diri sendiri. Ini nanti masuk ashabu shimal. Kedua, waminhu muktasid. Di antara mereka ada yang muktasid. Muktasid itu simple, sederhana, tidak Berlebih tidak apa, bukan berlebih lebihan, tidak uh, menonjol siapa muktasid yang hanya melaksanakan yang wajib dan hanya meninggalkan yang haram yang sunnah ditinggalkan yang makruh kadang dilakukan dan ini tidak dosa muktasid namanya Waminhum sabiqun bil khairat bismillah diantara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini mah yang ketiga yang terhebat yang terbagus melaksanakan yang wajib plus yang sunnah, fardhu kalau sunnah kan apa dan meninggalkan yang makruh apalagi yang haram. Yang makruh ditinggalkan, yang haram apa lagi? Ini yang sabiqun bil khayrat berlomba-lomba dalam kebaikan. Tiga golongan. Tiga golongan di dunia dalam mensikapi Al-Quran ini diterangkan nasibnya dalam surah Al-Waqiya. Ida waqa'atil koatil Terus uh, wa antum wa azwajan salah Kalian terbagi kepada tiga kelompok. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Pertama kelompok kanan, ma ashabusimau, ma ashabusimau. Kedua kelompok kiri. Yang ketiga wa sabiqun, sabiqun, ulaiikal mukarrabun. Ketiga ini yang sabiqun, sebelum lama dalam kebaikan. Tiga golongan. Nah pun golongan kanan yang muqtasib tadi Itu yang waro' wajib Tingkatan waro' yang wajib itu melaksanakan Yang wajib meninggalkan yang haram Ini ashabul yamin Kalau yang wajib ditinggalkan Yang haram dilaksanakan Masuk ashabul shimal Nah kalau yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dilaksanakan. Yang haram dijauhi, yang makruh juga dijauhi. Maka dia masuk ke dalam warok yang sunnah. Tingkatan warok yang sunnah ada tiga. Yaitu meninggalkan yang makruh apalagi yang haram. Melaksanakan yang sunnah apalagi yang wajib. Ini warok yang sunnah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua an tufa fi wujubihi ihtiyatun wa an tusraku fi tahrimihi ihtiyatun ya tingkatan waru sunnah yang kedua ini lebih tinggi lagi menjaga memelihara amalan yang diragukan antara wajib dan sunnah ini mah dipiara dianggap wajib saja kalau toh itu ternyata sunnah meninggalkan melaksana yang sunnah kan memang bagus meninggalkan yang diragukan keharamannya minimal makruh ditinggalkan apalagi yang di atas makruh apalagi yang dikhawatirkan ini haram lebih ditinggalkan lagi dalam rangka kehati-hatian jangan sampai ah ini mas sunnah ditinggalkan eh ternyata wajib. Jangan sampai ah ini mak makruh dilaksanakan Eh ternyata haram Nah maka dia tidak mau itu Tinggalkan apa yang diragukan keharamannya Dan pegang pegeruh apa yang diragukan kewajibannya Dan tingkatan tertinggi Antutraka fudulal al mubah Allati yukshaan tajurro ilal haram Bisharat Alla yakuna fil fi'li awitirki mafsadatun a'wam Watafitu maslahatin akbar Yang ketiga Meninggalkan hukum amalan yang mubah Berlebih-lebihan dalam yang mubah Karena khawatir terseret kepada yang haram Dengan syarat ya Dengan syarat ini Melaksanakan hal ini tidak sampai menimbulkan mafsadat yang besar Kalau ternyata menimbulkan mafsadat yang besar Maka walaupun sifatnya mubah laksanakan Atau umpamanya meninggalkannya Jauh lebih utama tapi kalau ditinggalkan Meninggalkan mafsadan yang besar Maka Jangan tinggalkan Contoh Ada sebuah amalan Mafdul Melaksanakannya mafdul Meninggalkannya Afdul Apa mafdul? Mafdul itu kurang utama apa afdol? Afdol itu lebih utama Contoh Memanjangkan sholat Afdol Ringkasnya mafdul Sholat lama itu bagus Sholat singkat, ringkas Tidak bagus Tapi kalau yang aftal sholat lama ini menimbulkan mazharat Sebaiknya jangan lama-lama Kalau meringkas sholat Sedikit agak ngebut Tanpa mengabaikan yang rukun dan yang wajibnya Dalam kondisi tertentu Lebih utama diringkas Contoh Nabi SAW bersabda saya ingin memanjangkan sholat saya Maksudnya bukan panjang rukunya, sujudnya sampai tiarap Melamakan sholat saya Bacaannya panjang, rukunya lama, sujudnya lama Tapi tiba-tiba saya mendengar tangisan seorang anak Maka saya percepat salat saya karena saya tidak tak tidak mau ibunya terganggu oleh suara tangisan anaknya. Bukan hanya ibunya yang terganggu, semua orang yang salat terganggu ya. Budak menjeritkan ini imam lomo. Ada yang menggerumah? Ada. Saya percepat salat saya. Melamakan salat afdal. Meringkasnya mafdul Tapi ketika ada kasus anak nangis Melamakan sholat menjadi mafdul Mempercepat sholat menjadi afdal Melamakan sholat yang afdal Menimbulkan maf sadat Menimbulkan maborot terganggu tidak khusyuk Siapa? Semuanya Apalagi si ibu Kadang kita juga suka kesal anak ribut, nangis, imam menuh lama, sok kehelnya ini imam, gak tahu situasi kan gitu ya kawur, sholat nangis, dah budak jejeritan eh dia santai membaca surah yang panjang, rukunya lama sujudnya lama, budak kogokan ada yang menggerutu dalam hatinya mungkin semua menggerutu maka jangan perpanjang salatnya hukum asal salat afdal diperpanjang tapi kalau ada -ma mafsadat madarat yang muncul dengan melamakan salat ringkaskan maka memanjangkan salat ketika itu mafdul meringkasnya afdal dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama contoh Contoh kedua Kita terbiasa Saum Senin Kamis Ini afbah, tidak wajib Tidak Saum Senin Kamis Mafdul Kurang utama Tapi tidak dosa Suatu saat Kalau kita Saum Senin Kamis Ada madarat yang muncul Maka jangan Saum Senin Kamis Saum sunnah. Kalau dengan melaksanakan sunat Muncul mafsadat Contoh ketika kita sakit Kalau saum Tambah parah, tambah sakit Jangan Atau safar Kalau saum maksud utama Dari safarnya terhalang Karena saum leles Lemes gitu Akhirnya di dalam safarnya Diam aja Tidak produktif Mempunyai dengan safar keluar kota ada meeting ini ada pekerjaan itu karena saum ah akhirnya tidak terlaksana diul mabar jangan saum atau ada tamu tamu dari luar kota dari luar pulau dari luar negeri hari Senin kita sedang saum kita harus menjamu dia mangkana yu'minu billahi wali alakhir Valu krim Siapa yang beriman ke perundahan air muliakan. Kalau umpat kita Saum silakan makan. Ayuh makan, enggak saya masuk. Ter, teman tergubuh, saya juga enggak. Wei. Madorot, ya madorot. Tidak ada ikram. Ikram wajib. Saum sunnah. Kalau melaksanakan sunnah meninggalkan yang wajib, mafdul. Timbul mafsadat setamu merasa tidak dimuliakan. Akhirnya timbul mudharat. Batalkan saumnya. Ikram, muliakan tamu agar tidak menimbulkan mudarat, maka saat itu tidak saum Allah. Saum mafdhul. Jadi kita Mensyaratkan mengambil yang afdal Meninggalkan yang maftul dengan syarat Tidak ada mafsadat yang lahir Atau tidak ada maslahat yang lebih besar yang ditinggalkan Maka barulah kita akan sampai kepada level warok yang paling tinggi dalam masalah ini berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Kitab Majmul Fatawanya Ketika beliau menjelaskan Waro' yang Masyru' yang disyariatkan Apakah waro' yang disyariatkan Sikaf waro' yang dibawa oleh Nabi SAW untuk diajarkan Kepada umatnya Beliau berkata al waraul masyru' Al-Lathi bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hwa ittiqua ma yuqaf ay yakun al sabab al wal adab. Inna adamin al mu'arid arrajih. Masrul yang disyariatkan yang merupakan bagian ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diutus dengan bawa ajaran itu adalah menahan diri dari segala perkara yang dikhawatirkan menjadi sebab tercelaknya dia atau sebab teradabnya dia ketiga ketika tidak ada muarid yang roji muarid yang roji itu kondisi yang bisa merubah sikap atau hukum yang tadi seperti tadi kalau umpamanya ya melaksanakan yang haram ump, eh, melaksanakan yang afdol gitu timbul malborot jangan lakukan yang afdol lakukan yang mafdul untuk menghindarkan adanya malborot yang timbul seperti tadi ketika anak kecil nangis di tengah-tengah kita sholat jangan panjangkan sholat kita ringkaskan sholat kita seperti kita biasa saung sunnat lu ada tamu batalkan saung sunnat kita ikram kepada duyuf muliakan tamu dengan cara menyuguhinya dan kita ikut makan bersamanya Berkata lagi beliau dalam riwayat, dalam ungkapan yang lain wa ammal wara'ul wajib fa huwa ittaqau ma yakunu sababannidzam wal adab wahu fi'lul wajib wa tarful muharram ada pun warok yang wajib adalah menahan diri dari apa-apa yang menjadi penyebab tercelaknya atau teradamnya kita yaitu melaksanakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram intinya warok ada tingkatan-tingkatan ada yang wajib ada yang sunnah yang wajib waroh yang wajib adalah melaksanakan perintah meninggalkan larangan yang sunnah ada tingka, tiga tingkatan tadi tingkatan level yang pertama adalah meninggalkan yang makruh dan melaksanakan yang sunnah tingkatan kedua melaksanakan apa yang diragukan antara wajib dan sunnah dan meninggalkan apa yang diragukan antara haram dan makruh dan tingkatan tertiga, ketiga yang tertinggi adalah Meninggalkan berlebih-lebihan dalam perkara mubah Jangan terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan, terlalu banyak tertawa Terlalu banyak berleha-leha Warok dari hal itu adalah Laksanakan yang mubah secukupnya Sekedar untuk Refreshing Penyegaran kembali dari kepenatan yang mungkin mem Memudarkan semangat kita Setelah rehat sedikit Semangatnya muncul lagi Manfaatkan waktu dan tenaga Serta kondisi untuk melaksanakan Antara perkara wajib Dan perkara sunnah ya. Inilah penjelasan Empat tingkatan waro Dan itu menjadi Tuntunan bagaimana caranya Meraih waro Untuk seluruh tingkatan Tadi Allahu a'lam bishawab cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama. Ustaz izin bertanya. Satu Bagaimana hukumnya Jika sedang sholat berjamaah di masjid, sering anak-anak bolak-balik di depan jamaah karena orang tua juga sedang sholat berjamaah. Ya kumahade ya, biarkan. Kalau bolak-baliknya di depan kita sebagai makmum biarkan, jangan dihalangi. Karena wajibnya sutra hanya bagi dua orang. Pertama bagi imam. Kedua bagi orang yang solatnya munfarid. Adapun bagi makmum tidak wajib adanya sutra. Kalau di hadapan imam ada yang mau lewat, baik orang dewasa, anak kecil, bahkan binatang, halangi dan sampai dibiarkan lewat. Dan sampai, Ah ini anak kecil nggak faham, halangi. Jangankan anak kecil. Nabi solehum ketika solat kambing mau lewat dihalangi. Padahal lebih berakal Mana kambing sama anak kecil Lebih berakal anak kecil Kambing mana ngerti sutra Mana ngerti sholat Anak kecil Kadang ngerti Kalau lagi sholat jangan lewat kadang ngerti Kambing tidak Walaupun kambing tidak ngerti Oleh Nabi dihalangi Sampai ngeyel ini si kambing Akhirnya Nabi maju Selangkah dua langkah Dan membiarkan kambingnya lewat di belakangnya jadi tidak dilihat siapa yang lewat Apa ngerti apa tidak Apa balik apa tidak Karena itu yang merusak sholat kita Halangi ya, Kalau tidak bisa dihalangi Kita maju suruh orang atau anak kecil Atau kambing atau binatang itu lewat belakang kita Lalu kita mundur lagi Itu bagi imam atau munfarid Adapun bagi makmum tidak wajib. Kalau ada orang lewat biarkan. Jangan dihalangi. Yang menjadi dalalah Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma beserta adiknya menunggang unta. Dapati Nabi dan para sahabat sedang salat di lapangan, salat Id. Maka dia lewat di hadapan saf pertama dengan unta. Di belakang Nabi sebagai imam Sof pertama dia lewati Sampai di ujung baru turun Kemudian menambatkan untanya Lalu dia masuk ke dalam sof Nabi SAW tahu dan membiarkannya Para sahabat tahu membiarkannya Tidak mencegatnya, tidak mencelan Dan ini menunjukkan Dibolehkannya lewat di hadapan makmum ketika solat ataupun nah, bagi imam nah, halangi, anak kecil mau lewat halangi, Dan sama ini mah anak kecil gak ngerti, biarkan aja bukan urusan anak belum dosa, bukan urusan dosa yang lewatnya, tapi sholatnya rusak terkurangi pahalanya keutamaan ya. jadi kalau kita berjamaah sholat di masjid bawa anak-anak anak-anaknya anak lari, biarkan selama di hadapan imamu kalau di hadapan imam, halangi tapi yang lembut jangan berong, kedup, nangis itu mazhab. <madarat> Halanginya dengan lembut ya. Kedua, ketika tahiyat, telunjuk yang kanan hanya diangkat saja atau digerak-gerakkan. Ulama ikhtilaf. Yang lebih roji menurut saya digerak-gerakkan. Berdasarkan hadis wail bin hunjrin ثم اشرب اسمي سبابه faraituha yuha faraituhu yuharrikuha wa yadu biha hatta salama. Lalu beliau berisyarat dengan tunjuknya dan aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya sampai salam Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya ya Dalam riwayat Al bayhaki beliau berisyarat tanpa menggerak menggerakkan maka ulama ikhtilaf Dua-duanya boleh Dia digerak-gerakan Afdal Bagus dia digerak-gerakan mangga Kalau saya pribadi Menggerak-gerakannya tapi tidak menyalahkan Yang diam Dua-duanya ada Ustaz apakah benar Jika ada seorang sholat di belakang kita Dan dia menjadikan tubuh kita Maka kita jangan pergi sampai ya beres sholat Dan apa boleh sholat menggunakan sajadah yang hanya untuk wajah Ana pernah mendengar dilarang karena mengikuti Yahudi Tapi Ana belum menemukan dalilnya Ya pertama, kalau kita sedang duduk lalu ada orang sholat menjadikan kita sebagai sutroh Bagus diam, kalau tidak ada keperluan apa-apa Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yu'minu ahdukum hatta yu'hibb bali achi, ma yu'hibb bali nafsi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Saudara suka kalau kita diam sampai dia selesai solat. Kita juga. Kalau ada orang duduk kita jadikan sutra gitu. Kita suka kalau dia sampai duduk sampai kita selesai. Maka lakukan itu untuk orang lain. Bagaimana kalau kita ada keperluan kebelot gitu? Kalau nunggu dia selesai empat doa, jebol pertahanan. Atau ada keperluan mendadak. Kalau enggak mator, maka silakan tinggalkan. Gimana dengan dia ya terserah dia kalau umpah dia melihat ada sutroh yang lebih dekat dia melangkah kalau tidak ya dia akan tetap kalau umpahnya ada di depan 10 langkah enggak perlu melangkah diam saja tapi dia berkewajiban menghalangi setiap orang yang mau lewat jadi solusi secara fikih dalam setiap keadaan selalu ada kalau ada sutroh di sana ya kalau sutrohnya pergi karena memang dia ada keperluan gitu, ya biarkan dan kita secara fikir dibolehkan sholat tanpa sutroh di tengah-tengah sholat, di awal sudah ada sutroh di tengah-tengah sutrohnya pergi ya biarkan, ada solusi fikir dalam masalah itu ya, tidak apa-apa bagaimana kalau menggunakan sajadah hanya untuk wajah, tergantung kalau dia beranggapan itu sunnah Maka itu beda Setiap Mau sholat Hamparkan sajadah Untuk wajah Dan dia menganggap itu bagian dari syariat Maka tidak boleh karena tidak ada syariat yang begitu Tapi kalau dia Menghamparkan sajadah Atau sapu tangan hanya untuk dirinya Dengan alasan kesehatan Ini sajadah atau apa karpet masjid ini dipakai sujud ribuan kali oleh orang lain. Ada yang sehat, ada yang tidak sehat ya enggak. Ada yang mungkin meninggalkan virus atau bakteri di sana, ada yang tidak. Apalagi musim pandemi seperti kemarin-kemarin. Nah, menghindari itu kita halangi dengan sajadah atau sapu tangan atau apapun. Dengan pertimbangan itu maka tidak apa-apa Maka itu bukan bagian dari syariat Itu hanya ikhtiar duniawi agar tidak terkena penyakit, virus, bakteri atau apapun yang bisa menulari kita Kalau tidak dihalangi Maka tidak apa-apa Atau kita sujud di atas kayu ini Kayu apa namanya Habis waktu basah, sujud di sini leher nggak gelas seringa, mau sujud ke prok nggak dapang. Untuk menghindari itu kita hamparkan Sejadah sewajah aja agar tidak licin. Pertimbangannya itu, itu bukan pertimbangan syari, maka nggak apa-apa, ya. Ustaz tolong beri nasihat anak. Yang masih berlebihan menghabiskan waktu dalam perkara mubah Anak masih belum bisa meninggalkan bermain game hingga 2 jam per hari Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya itu bisa masuk dalam kategori makruh atau haram Karena apa? Merusak mental, otak, otak kelelahan Terus bikin ketagihan Berefek nggak kepada ibadah berefek, apalagi malam begadang. Pas subuh kebablasan diguyah-guyah, dibangunkan susah. Salat selalu masbuk, kadang terlewat. Karena keranjingan main game itu bisa sampai pada haram karena berefek terjerumus ke dalam perkara yang haram. Yang haram adalah mengabaikan salat. Tidak pernah atau jarang mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Selalu masbuk. Karena apa? Karena pas adhan baru ngorejat. Itu gak bisa langsung kalau yang seperti itu. Karena mentalnya, psihisnya sudah lemah. Perlu rehat sebentar. Ke air juga malas berat. Gitu. Sudah komat baru wudu. Begitu ke mesin sudah rokaat, sudah surat atau sudah ruku. Rukaat kedua masbuk. Kalau sampai pada taraf itu, ini haram, tidak boleh. Ya, ingat game merusak mental, pikiran, dan juga menimbulkan efek candu, ketagihan, ketagihan, ketagihan. Terlebih di lamsel, Allahu Akbar, kebayang itu game, screen, monitor, komputer, tablet. Uh, kadang di ini di di di HP ada aplikasi game gampang bisa di download terus itu terbayang dalam lah, surat Allah wa terbayang bayang merusak maka tinggalkan gak layak seorang talibul bule ilm seorang muslim untuk bermain game seperti itu jangankan dua jam per hari Jangan coba-coba Ah iseng-iseng aja ni lima menit Niatnya lima menit Belum saja. Karena penasaran Duh kalah eh. Sekarang harus berhasil Duh kalah Level awal masih kalah Sekarang targetnya minimal sampai level dua Uh kalah terus-terus penasaran Alhamdulillah Level pertama Alhamdulillah Kedua ini asik nih Pokoknya kedua harus dapat sampai ketiga Pada itu ada seribu level Waliyahzubillah Jangan ikhwan, akhwan Siapa yang ada aplikasi game dalam HP-nya, hapus Hapus segera Jangan anime sekedar untuk iseng Isengnya tiap jam Akhirnya menjadi menu pokok Ketika membuka HP kita Ustaz, sewaktu anak-anak kami dilahirkan Kami masih menjadi anggota Suatu organisasi Islam di Indonesia Yang mana akidahnya Bahwasannya Muslim yang tidak bayat kepada imam mereka Mereka hukumi kafir Ini khawarij Ini takfiri Dan fragamnya Bervariasi Di Indonesia ada-ada Jamaah Islamiyah N-I-I-D-I-T-I-I Itu takfiri Biar omongan saya dengar kepada mereka Biar mereka datang diskusi masalah ini Kita luruskan pemahamannya Kami mendidik anak-anak kami dengan akidah tersebut Alhamdulillah saat ini kami diberi hidayah untuk menolak sunnah dan kami pun keluar dari golongan tersebut Alhamdulillah Yang sangat kami sayangkan Anak-anak kami sekarang sudah dewasa Masih gabung ke golongan mereka Dan kami dicap murtad Karena sudah mencabut bayat pada imam mereka Bagaimana sikap kami? Kami sudah mencoba menasihati Tapi doktrin yang tertanam pada mereka sangat kuat Ya mereka mengkafirkan di luar golongan mereka Makanya tidak mau sholat berjamaah sama kita Karena imamnya juga kafir gak sah Ayah ibunya dianggap kafir Karena apa? Karena tidak berbayat kepada imam mereka Apa yang harus kita lakukan? Patahkan argumentasinya Kita sudah membaca Argumentasi mereka mempelajarinya Dan sungguh lemah Ada dengan logika Ada dengan ayat Ada dengan hadis yang sohya Ada dengan hadis yang doif atau palsu Di antara ayat yang dijadikan Dalil untuk mewajibkan ada imam banyak Yawma nad'u kulla'in unasin bi'imamihim pada hari kiamat kami panggil semua manusia bersama imam-imam mereka Ini ayat Tapi ayatnya pasti benar Pemahaman yang satu Kita nanti di akhir dipanggil bersama imam Imam antum apa? Siapa? Ayat ini mewajibkan adanya imam Kalau tidak punya imam dipanggil Mana imam kamu? Saya tidak punya imam Ah, ha, menyalahi ayat ini Itu tuh Padahal imam yang dimaksud di sana adalah kitab catatan amal masing-masing yaumad dan ukulla unasin biimimin saat itu kami panggil semua manusia dengan imamnya maksudnya dengan catatan amal makanya setelah ayat itu dikatakan fa amman amma utia kitabahu biyamini siapa orang yang mengambil Imam kita catatan yang disebut imam saya dengan tangan kanannya faulai kahumul muflihun mereka berbahagia ataupun yang mengambil dari tangan kirinya maka mereka orang-orang yang merugikan diri sendiri dan merugikan uh, keluarganya dan seterusnya imam di sana catatan, lihat konteks ayat setelahnya, lihat penjelasan para ulama ahli tafsir jangan difahami menurut otaknya masing-masing, bahkan dipolitisir sebagai dalil yang memperkuat tujuan politis mereka itu pertama terus mana lagi la islama illa biljama wala ijamata illa wala ala islam illa bil jama' wa la jama'a illa bil imar wa la imarata illa bi tu'a ah, wa la tu'ata illa bil imamah wa la imamata illa bil bai'ah tidak ada islam kecuali dengan jama' tidak ada jama' kecuali dengan imarah dengan imamah tidak ada imam kecuali dengan imarah tidak ada imarah kecuali dengan ta'aruf tidak ada ta'aruf kecuali dengan bai'ah ini wajib bai'ah ke imam nah terus apa namanya man khala ribqatal islam man kharaja min qata'atil imam faqad khala ribqatal islam min anqih siapa orang yang apa namanya melepaskan ketaatan kepada imam berarti dia telah melepas, melepaskan ikatan islam dari kuduknya hatta ia jer sama dia kembali hadis itu sahih riwayat imam muslim kalau hadis yang tadi lah Islamah Ila Bil itu hadis boif, bahkan ada mudraj. ada yang ditambahkan. Hadis itu diriwayatlimam al-Adarimi dalam kitab Sunan al-ad-darimi. dan sanadnya boif jidan. Adapun man mata walaih salihunukhi bayatun mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada ikatan bayat di koduknya matinya jahiliyah. Lalu hadis itu di, difahami Jahiliya itu kafir Tidak bayat kepada imam kafir Hadis Sahih riwayat imam muslim Coba lihat Penjelasan para ulama Tentang hadis ini Penjelasan imam an-nawi Dalam kitab syarah Sahih muslim Itu banyak Yang dimaksud Siapa yang tidak mati Dalam keadaan tidak ada ikatan Bayat di kuduknya Mak dia matinya mati jahiliyah. Ada dua makna, bukan ma'itatan jahiliyah, tapi mitatan jahiliyah. Mitatan makna mananya adalah hal ya'aul ma'ut wahaiatihi. Keadaan kondisi ketika dia mati berarti saat itu tidak ada imam syari yang legal. Tidak ada kekhalifahan seperti zaman sekarang. Tidak ada amir yang legal secara syari seperti di sekarang. Berarti masa tersebut adalah masa yang tidak ada imam. Kondisinya kondisi yang jahiliyah. Bukan orang itu yang mati sebagai orang jahiliyah. Bukan. Jadi ketika tidak ada imam berarti tidak ada bayar seperti sekarang maka para ulama dalam kitab tarikh mereka setelah kekhalifahan tidak ada muncul zamanul mamalik zamanul mamalik itu zaman para raja maka umat islam terpecah menjadi beberapa negara yang satu negara dipimpin oleh satu raja muslim itu sudah terjadi zaman dulu sampai zaman sekarang Arab Saudi Negara Islam ada raja Negara lain Qatar ada rajanya Oman ada rajanya Dan semuanya muslim Bayatnya ke siapa? Ke imamnya masing-masing Ke rajanya masing-masing Berbayat ya Tapi tidak semua rakyatnya bayat Berapa juta Diwakili nah, Ada Adapun orang yang hidup bukan di negara Islam Seperti Indonesia maka tidak berlaku itu semua karena kondisi situasi berdasarkan hal itu maka mitatan jahiliat mitatan jahiliyah bukan orang itu kafir tapi keadaannya orangnya tidak salah ya jadi patahkan argumentasinya rujuk kepada penjelasan ulama tentang ayat dan hadis yang mereka jadikan sebagai dalil Maka kalau argumentasinya terpatahkan, maka keyakinan yang dibangun di atas argumentas yang salah tadi akan runtuh. Dan betapa banyaknya orang yang setelah kita dakwahi, kita ajak dialog, rujuk banyak. Yang tadinya gubernur di negara Islamnya masing-masing kita dakwahi, rujuk. Di Tasik ada, di Bandung ada. Di beberapa tempat ada Ada yang rujuk, ada yang kekeh -ngeyal. Kalau yang kekeh -ngeyal, ya, Kita sudah menyampaikan Dan tetap membuka Pintu dialog dengan mereka ya. Tidak usah Sembunyi-sembunyi Semoga Allah memberikan hidayah Dan taufik kepada mereka Bagaimana jika teman hanya ingin kajian pada kajian ustaz saja Ya iya masa kajian bukan ke ustaz Jangan Harus ke ustaz Masa kajian ke dokter Masa kajian ke guru matematika Ya kajian harus ke ustaz Bagaimana jika teman kita hanya ingin pada kajian ustaz saja tidak mau datang pada kajian Usad sunnah lain Oh Usad saja tidak usad siapa Ada usad saja Terkadang Usad punya udhur Tidak kajian Sedang ibadah umroh Jadi selama usadnya umroh Tidak ngaji Gimana kalau usadnya pindah Kumpang belajar lagi di Saudi 5 tahun Gak nah, ngaji itu 5 tahun Bagaimana kalau Ustadznya mati Ustadz pasti mati Pasti, tapi semoga nanti iya Kalau ya, kalau Ustadz Sunnah banyak Hadiri Walaupun umpamanya monoton bikin ngantuk tidak boleh jadi alasan kita lihat para ulama para masyaih di Saudi ilmunya Masya Allah walaupun retorikanya bikin bosan, bikin ngantuk tapi barokah dari ilmunya luar biasa ketika tahu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Amban beliau mengajar di Madinah dimusnad Nabawi tiap bada subuh kadang bada maghrib juga kalau kita umroh ke sana selalu sempatkan retorikanya bikin ngantuk beda dengan Syekh Ali Hasan Al-Lazari buku-buku retorikanya bagus ini bikin ngantuk tapi kedalaman ilmunya, keikhlasannya, ketawaduannya Itu yang menjadi daya tarik yang lebih besar daripada ilmunya Yang hadir wah banyak Kalau di tempat ini mungkin tidak nampung Tapi karena masjid Nabawi besar Seperti ya keterlihatan ribuan yang hadir Tidak ada tanya jawab Kalau sudah selesai beliau tutup dengan doa sudah bubar dan beliau pernah ke sini ke istiqlal Berapa level itu? Lima ya? Penuh semua Ratusan ribu orang Padahal retorikanya tidak begitu menarik Apa daya tariknya? Keilmuannya, ketawaduannya, keikhlasan itu Tahu retorikanya begitu Beliau datang lagi, penuh lagi Barakah dari ilmunya? tentu saja keikhlasan ketawaduannya dan seterusnya nah kalau yang menjadi dari tarik adalah ilmunya bagaimanapun retorikanya siapapun Ustaz yang mengajarkannya karena yang kita butuhkan ilmunya pasti datang kecuali kalau Ustaz itu bukan yang nyunah banyak penyimpangan banyak dari ro'yu banyak Dari filsafat ya jangan hadir Tapi kalau selama orang itu Lurus akidahnya Manhajnya, keilmuannya Mencukup untuk diambil Ambil Ambil Hadirlah ya. Bagaimana caranya agar hati dan fikiran anak yang utama yaitu kepada Allah dan Rasulnya Agar tidak disibukkan dengan memikirkan kelakuan sikap suami Yang kadang-kadang tidak menyenangkan Bahkan lisannya menyakitkan Ini macu raha Pertama sabar Dan sampai sikap nyebelin suami kepada istri Menghalangi istri dari melakukan kewajiban Pertama sabar Kedua, coba introspeksi Barangkali belinya sikap suami dan nyelakitnya omongan suami Itu sebagai respon dari sikap kita Yang tidak menyenangkan dia Dia balas dengan sikap yang juga tidak menyenangkan kita Coba bersikap manis kepada suami Ramah Peduli perhatian, tunaikan kewajiban Tanpa memikirkan hak Berikan hak orang lain Orang lain akan memberikan haknya kepada kita Coba berawal dari sana Mungkin nanti akan berubah Ya. Kedua, kalau kita sudah demikian dan kekeh suami begitu Ingatkan akan kewajiban suami untuk menjaga perasaan istri jangankan istri tetangga orang lain yang tidak dikenal wajib dijaga perasaan jangan sampai tersinggung oleh kelakuan atau omongan mangkana yu'minu billahi wal yu'minu air fal yu'kul khairan au liasmu siapa yang iman kepada Allah tidaklah berkata yang baik atau diam kalau menyakiti, imannya tergerus. Wallahi layu minu, wallahi layu minu, wallahi layu minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Man layak manu jaruhu bawa iku. Orang yang suka mengganggu tetangga. Tetangga tidak merasa aman dari lisannya ataupun perbuatan. Kalau yang mengatakan tetangga saja dikatakan tidak beriman, Menyakiti, menyinggungnya lekit ke tetangga itu dia Apalagi kepada Orang yang lebih dekat Daripada tetangga Itu anggota keluarga kita Ke istri, ke suami, ke anak-anak Ke orang tua, ke adik, ke kakak Ke pembantu sekalipun Lebih dekat dibanding ke tetangga Jaga hati mereka Perasaan mereka Jangan sampai tersakiti oleh lisan kita Wa asyiruhun nabil ma'ruf Perlakukan mereka secara ma'ruf Ya Ingatkan dia bahwa Ucapan dan perbuatan yang nyelaki Merusak kebahagiaan rumah tangga Mengurangi merusak romantisme Kemesraan Kehangatan Keluarga Hubungan antara suami istri Terjegal dengan hal ini kita enggak nyaman lagi bersama pasangan yang suka menyakiti, malah deg-degan, aduh khawatir omongannya nyelakit lagi. Ini kan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Bahagia akan pasangan kita, maka kita akan bahagia dengan kebahagiaan pasangan kita tersebut. Ana seorang akhwat, qadarullah ana baru risaid dan masih melintis usaha, mohon doanya suratnya Ya semoga dilancarkan, dimudahkan dan diberikan rezeki yang penuh barukah ya Semoga bisnis ana lancar agar ana dapat menggunakan jiliran Allah, amin Anam masih memiliki adik yang kuliah. Namun ayah Anam sudah tidak bekerja. Umurnya sekarang 50 tahun, masih muda dan sehat. Karena apa? Us, karena usaha Anam yang belum stabil, masih mengandalkan uang tabungan anak. Tergalang terlintas di fikiran anak Sangat berat mencari nafkah Padahal ayah anak masih ada Ini sudah bersuami apa belum Sebagian besar kebutuhan Dikover oleh kakak anak Yang juga akhwat Apakah salah Jika anak berfikiran seperti itu Dan apa saja Hal yang menggugurkan Seorang kepala keluarga Untuk memberi nafkah Mohon nasihat ini disamarkan, udah menikah apa belumnya Kalau ada suami, biar suami yang mengendal Katakanlah ini belum punya suami Atau pernah bersuami, kemudian bercerai atau ditinggal mati Teh, e, Merasa berat dalam mencari nafkah Ya, semua orang merasa begitu Walaupun ada orang yang mudahnya mencari nafkah Itu yang Allah mudahkan Mencari nafkah Atau kadang tidak mencari nafkah Nafkah itu datang sendiri Itu datang sendiri Tanpa dicari Alhamdulillah itu karunia dari Allah Kita menghindari harta Mengejar harta Hanya menge eh, meng menghindari harta Mengejar akhirat Harta itu mengejar dia Tanpa dicari datang Alhamdulillah itu anugerah Dari Allah SWT ya. Nah, sekarang kita mengajar dunia berat, semua orang begitu. Tapi ingat, mencari harta bagi kita ibadah. Bukan sekedar apa namanya? mencari hasil dari usaha kita. Karena memaksakan perintah Allah, "Sarī naf'an tasīru fil ardi wabtagū min fadlillah." persebaran kalian di muka keluar dari rumah cari harta. Allah. Laksanakan amal itu ibadah. Thalabul halali jihad. Itu kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Mencari harta yang halal adalah jihad. Berpahala? Ya, berpahala. Mau dapat harta mau tidak sudah jihad, sudah berpahala, sudah menggugurkan dosa, sudah memperoleh pahala, sudah mencari doa Allah. Maka mencari rezeki bagi seorang muslim ibadah. Dalam benaknya apa? Dalam benaknya pahala atau dosa Ridho Allah atau laknat Allah Pi surgaen atau pinara kain Masalah untung rugi Nomor sekian Yang penting melakukan ikhtiar yang diperintahkan kalau pikiran seorang mu'min dalam mencari harta itu begitu Dia akan menjaga diri dari semua hal yang terlarang secara syari dalam mencari nafkah Dia menghindari riba, menghindari ghoror, menghalat, menghindari kedustaan, kebohongan Apalagi sumpah palsu Dia menghindari uh, sikap khianat, mengurangi takaran, timbangan, leteran dan seterusnya Karena itu dosa kita niat mencari nafkah ibadah tapi ketika ikhtiar mencari nafkah itu melakukan dosa keluar dari zona ibadah maka jangan pikirkan hasil yang penting kita melaksanakan perintah Allah mencari nafkah sudah maka kalau tujuan kita mencari nafkah adalah akhirat dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang penting Allah itulah yang penting barakah yang penting pahala yang penting tidak mengundang murka laknat dan azab Allah tidak terkena ancaman sudah Allah akan permudah Allah akan permudah jalannya karena itu refleksi dari ketakwaan. Ingat Allah berjanji wa may yattaqillah ajallahu makhraja wa yarzuqu min haitsu Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Allah akan beri yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau ikhtiar mencari nafkah adalah aplikasi ketakwaan kepada Allah, menjaga diri dari dosa, niatnya hanya melaksanakan perintah Allah untuk mencari si Allah permudah jalan-jalannya, semua urusannya Allah permudah. Allah berikan zaki yang tidak disangka-sangka. Wometaqillah ya Allah min amrihi yusra. Siapa yang bercakap kepada Allah Allah jadikan semua urusannya mudah Allah berikan solusi Allah mudahkan rezekinya Dengan cara Waktu dan jumlah yang Di luar perkiraan manusia Itu janji Allah ya. Terakhir Apakah Hadis melarangan menyalak kedua tangan atau jari saat adan memeluk lutut saat khutib Jumaat khutbah Jumat termasuk makruh atau sampai taraf haram. Ikhtilaf makruh dan haram tinggalkan. Sebagian ulama menyatakan larangan itu makruh tanzi, sebagian lagi makruh tahrim. Makruh tanzi ya hukumnya makruh. Dilaksanakan tidak berdosa, tapi ditinggalkan afal. Sebagian makruh tahrim artinya haram. Kalau dilaksanakan dosa, kalau ditinggalkan berpahal. Ya, hasil tadi masuk kepada tingkatan yang kedua dari warok sunnah, yaitu meninggalkan apa yang diragukan keharamannya karena masih ada yang berpendapat makruh muharam atau makruh ditinggalkan. Ya. Cukup ya sampai di sini insyaallah kita jumpa lagi esok di hari Jumat sore di sini bahas masalah akidah insyaallah dan materi amalan hati akan kita teruskan di hari Kamis yang akan datang. Subhanallahu bihamdik, subhanallahi la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.